Mitra Bisnis, saat ini kembali kita akan berbincang bersama dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo untuk melanjutkan bahasan mengenai rapot merah di jajaran menteri-menteri kabinet SBY Jilid 2. Salah satu menteri yang tercatat mendapat rapot merah adalah Menko Kesra. Seperti apa pandangan Hermawan Sulistyo atas kondisi ini? Segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hirmawan, apa pandangan anda atas rapot merah Minko Kesera? Eh, kalau eh, Minko Kesra ya ini kan jatah politik aja lah agung. Eh, apa, hmm. Contohnya begini. Eh, contohnya begini aja. Kalau ditanya masyarakat eh, Indonesia itu secara statistik minimal pekerjaan paling banyak apa? Kan jadi petani. Ada yang bilang 70, ada yang sudah bilang 56 persen, ada yang 60. Pokoknya di atas 50 persen saja. Hmm. Pertanyaan saya kalau 70 persen, eh, 56 itu petani sawah, petani padi, eh, berasnya nggak boleh dijual 50 ribu. Artinya apa? Eh, menko Kesra-nya ini kan, eh, apa maunya 50 lebih rakyat Indonesia itu nggak boleh makmur? Kenapa nggak boleh makmur? Kalau saya petani beras, petani padi, satu-satunya yang bisa saya jual kan padi, itu nggak boleh mahal. Oleh orang-orang kota seperti kita yang enggak memproduksi padi, enggak boleh mahal. Eh. Jadi paradigma itu tidak ada perubahan. Eh. Padi itu kalau perlu berasnya itu beras-beras seperti apa rojo lele yang bagus-bagus itu katakanlah sekilo se kilo seratus ribu gitu. Jadi persoalannya adalah membuat kita yang tidak memproduksi padi, bisa membeli padi seratus ribu. Jangan dibalik. Nah kalau dibalik bagaimana Pak Hermawan? Kalau dibalik ya, eh, Menko Kesra itu merahnya merah gelap itu kalau menurut saya gitu. Kenapa dia tidak mencontoh yang dilakukan pemerintah, kebijakan pemerintah. Untuk eh, pertanian misalnya seperti di Jepang, atau di Thailand, atau di Vietnam gitu. Ya. Jadi, apa bermainnya itu di hilir, bukan di hulu. Orang disuruh memproduksi eh, melon, banyak-banyak di ngawi. Habis itu overproduksi nggak bisa dijual. Nah. Enggak diaturin aja. eh Melon yang diameternya 50 cm gede-gede gitu Dibeli pemerintah 1 kilo Disubsidi kalau perlu, 1 kilo 50 ribu Bukan 2 ribu, 1 kilo 50 ribu Diekspor ke Eropa Nah baru gak usah dicarikan Utangan, gak usah dicarikan pupuk Cari sendiri dia Utang sendiri, nah Ya, jadi kalau dari ukuran ngubah paradigma aja juga nggak sanggup. Nah kalau menurut saya ya merahnya merah sekali aja nggak apa-apa itu. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Dinda Natasha.